Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Nahnu fi baab al-udhiyah. What you call Aydan? Al-Qur'an. Kita nafi dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam al Walal ma'alif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu saniyah ma tajuzul udhiyah bihi. Yang diperbolehkan menjadi hewan sembelihan Kurban. Yang diperbolehkan menjadi hewan sembelihan kurban. latasihul udhiyah illa antakuna. Min tidaklah sah Sembelian hewan kurban kecuali Berupa Pertama Al-awwal al-ibil Unta Wasani al-baqar Sapi Wasalis al-ganam Wa minhul ma'is Kambing dan diantara jenis kambing ini masuk padanya maiz, kambing kacang, kambing jawa, yang seperti disemai di sini tuh ya, tuh kelompok maiz. Kalau gonam biasa diartikan domba. Nah. Lecole taala berdasarkan firman Allah taala suratul hajj ayat Rabi Rabi'ah wa 30 ayat yang ke-34 wa likulli ja'alna mansakan liyadkurusnallahu 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan pada setiap umat kami jadikan sembelihan hewan kurban Agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada mereka berupa bahi matil an'am. Yang menjadi sahih disini bahi matil an'am. Binatang ternak. Wal an'am. Bahi matil an'am. La tahruju anha dil asnafis salasah. Tidak keluar dari tiga jenis ini tadi. Ibil, bakar, gonam. Namp. Tidak masuk padanya ayam. Namp. Tidak masuk padanya, misalnya, payau. Tidak pa masuk padanya kuda. Tidak masuk padanya panteng. Badak, sebagainya. Kerbau muhtalaf, diperselisihkan. Kata al-imam, Asya Muhammad, usayimin, kalau kerbau itu termasuk jenis sapi, maka boleh. <tuh> Berarti masuk bakor. Camus itu. Karena memang di sana gak ada kerbo. Tinggal sekarang tanya ke ahlinya aja. Itu jenis apa itu kerbo? Tersendiri atau masuk golongan sapi? Semacam mais masuk golongan gonam. ya kan? Kambing. Cuman jenisnya kambing ada domba, ada kambing kacang. Dakma mayari bukaila mala yari. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu, pada yang tidak ragu. Kalau ada kerbo kamu punya, eh ya sudah jual aja, belikan sapi. Kan tidak ragu dah. Nah. Pernah dapat kurban pakai kerbo? Belum? Kalau supaya tidak ragu begitu aja. Kerbonya jual belikan sapi. Nah, kalau untuk sembelihan hewan kurban, nah, beda kalau sapi limousine, jenak kan jenis itu jenis sapinya, sapi Bali, nah, sapi lokal, ya memang masuk semuanya jenis sapi bakok. Cuman jenisnya aja beda-beda. Ada yang limusin, ada yang enam. Wala wal an'am latah ruju an hadil asnafi salasah. Walianna hu lam yungkal an Nabi SAW wala an ahadil minas sahabah atadkhiyah <tumuh> bi <tumuh> Dan yang kedua, dikarenakan tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula datang penukilan dari salah seorang dari sahabat melakukan penyembelihan hewan kurban selain tiga ini tadi. 6. Nah, secara dalil baik berupa nas maupun fi'il perbuatan Rasulullah dan para sahabat tidak keluar dari tiga ini. Ima imah unta, imah sapi, imah kambing. Naam. Qala wa tujzi'u satu fil udhiyah 'anil wahid wa ahli baitihi. Naam. Dan sah. Naam. Satu kambing sebagai hewan kurban dari satu orang dan keluarganya. Naam. Pada hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, karena rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi wa yaqulun wa yutaimun adalah seseorang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudahi berkurban dengan satu kambing untuknya eh darinya dan dari anggota keluarganya. Jadi nah, ya orang yang di bawah tanggungannya. Nah, misalnya dia Bapak ibunya di bawah tanggungannya ya termasuk. Bapak, ibunya berlaku begitu. Tapi kalau ketika bapak ibunya misalnya sudah beda tempat tinggalnya. Beda sudah tidak menanggung kehidupannya. Maka berarti berdiri sendiri. Kaya kulun maka mereka memakan. Dari dagingnya tersebut. Dan ini ada sunnah. Makan dari sebagian daging, hewan kurban. Dan sebagainya yudaimun diberikan makanan kepada yang lain. Payak kulun wajudaimun mereka makan dari daging tersebut dan memberikan ke yang lain sebagai makanan. Hadis rawi ibnu Majah washir midi wasahah al Bani bisahib ibnu Majah. Nama. Ini kalau kambing. Wajjuzu atathiyatul bilba'iri walbaqarah alwahidati ansabah dan boleh penjualan hewan kurban berupa satu onta atau satu sapi dari tujuh orang tujuh orang. Nah berserikat tujuh orang. Boleh Kalau kurang dari tujuh ya Boleh saja Mau lima Mau tiga Tujuh itu maksimal Ukuran ya Tujuh itu maksimal nah Kalau kurbannya anak SD Satu kelas 35 orang nah Itu bukan kurban Tapi latihan berkurban <laughs> Belum kurban yang sungguhnya tidak teranggap hewan kurban. Ri hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amal Hudebiyah albadanah albadanata an sab'ah wal baqarata Kami menyembelih Kurban bersama Rasulullah s.a.w. di tahun Hudaybiyah berupa unta dari tujuh orang dan sapi dari tujuh orang pula 6 hadis rawah muslim baik ini hewan yang boleh dijadikan Sebagai sembelian hewan kurban Tiga golongan tadi Dan Untuk kambing Berlaku satu orang Sudah masuk Keluarganya Untuk sapi bisa tujuh Serikat tujuh Begitu juga Unta Nah hmm. Qala al malif rahimallahu taala al mas'alatu salisah masalah yang ketiga ashurutul muktabaratu fil udhiyah syarat-syarat yang teranggap pada hewan sembelihan kurban syarat-syarat yang harus dipenuhi akan Teranggap syarat tersebut. Sebagai hewan kurban. Al-awwal as-sinu. Dari sisi umur. Nah. Dari sisi umur. Yang kedua nanti. As-salamah. Minal-oyub. Selamat. Dari cacat. Dari sisi umur, yang pertama, al ibil waustarotu ayakuna kod akhmalah kamsesinin. Disaratkan untuk kota sudah berumur sempurna lima tahun. Sempurna lima tahun. Baik. masuk tahun ke-6. Ya, sempurna 5 tahun itu masuk tahun ke-6. Itu maksudnya sempurna 5 tahun. Wal Wa istaratu ayyaku naqad sanatain. Disyaratkan kalau Sapi sudah sempurna dua tahun. Masuk tahun ketiga. Sempurna dua tahun. Itu kalau sapi. Yang ketiga, al-ma'is. Wai ustaratu ayakuna kot akmalas sanah. Kalau kambing kacang. Nah, kambing Jawa itu. Sempurna satu tahun. Masuk tahun kedua. Umurnya ya. Dapat kambing. Gemuk. Ini udah umur berapa ini? Ini kalau dari kelahirannya. 6. 8 bulan. Walaupun gemuk. Oh belum. Belum terpenuhi syaratnya. Nah. Ya. Harus sudah. Sempurna satu tahun. Masuk tahun kedua. Lihat di hadis dia. Ya, Berada di hadis dia. Rasulullah s.a.w. La tatbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih. sembelihan hewan kurban. Kecuali musinnah. Nah. Musinnah yang sudah masuk umurnya. Dari kata sinun. Ilah ay ayat surah alaiqum kecuali sulit bagi kalian kalian kesulitan padat bahu jadah minat doan maka boleh kalian menyembelih jadah dari domba. Nah. Kalau maiz tadi harus musinah. Tapi kalau domba boleh jadah. Jadah ini Umur sempurna 6 bulan sampai setahun. Nah, ada yang menyatakan setahun walaupun belum sempurna. Tapi ada yang menyatakan 6 bulan sempurna. Ada yang menyatakan 8 bulan. Nah, jadi 6 bulan sempurna masuk 7 bulan sampai setahun. Itu jadah. Dari don, domba Karena dia besar. Hadis Rawahu Muslim. Hadis Jabir bin Abdullah ini tadi riwayat Imam Muslim. Keterangannya, apa maksudnya musinnah? Musinnah itu minal ibil ma'laha, khumsus, malaha sinin. Musinnah kalau itu ontah, maka dia memiliki lima tahun. Umurnya lima tahun. Wa minal baqar malahu sanatan kalau sapi dia berumur 2 tahun wa minal ma'is malahu sanah dan kalau kambing 6 maka dia memiliki tak 1 tahun Waktu sama musinnah bisania dan dinamakan mus musinah di sini ada penyebutan yakni saniah enam sania itu yaitu hewan yang sudah uh, lepas gigi apa nya gigi susu enam poel orang bilang poel <tuh> jadi kalau tukang sapi tukang kambing tahu itu dilihat giginya udah tahu giginya sudah ganti udah poel 6 Kemudian yang keempat dari umur Tadi ibil, bakor, maiz Sekarang yang keempat umur Ya ini do'an domba. Yustaratu fil jada disyaratkan padanya Ya ini jada Jada'un Wahwa ma'akmalasanah Ya ini yang sempurna 1 tahun ini satu pendapat wakila ada pendapat yang lain sitah asur 6 bulan. 6. Pendapat yang lainnya 6, sama nih ya asur 8 bulan. Di hadis yaqubahim na'amir radhiyallahu kalla kul tuya rasulullah ashabani jadaun ya rasulullah saya mendapati jada Musin, uh, yani musinahnya nggak dapat. Yang aku dapatkan adalah jadak, jenis ya mur 6 bulan sampai setahun berupa domba. Kala maka dijauh oleh Rasul Alis Salam enam dohi bihi. Silahkan sembelih hewan kurban dengan itu. Ini hadis Ahrojal Bukhari wa Muslim, Lafat Imam Muslim diizinkan oleh Rasul oleh Rasulah Alisulatul Salam jadak dari doan. Walihadis yaqbalimul Amir Aidon Do'hayna nama Rasulillah Sallam kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulillah Sallam bidadain minat doh nih. Berupa jadak dari doan. Berupa doan. Hadis Rauhun Nasai. Dinyatakan kuat sanatnya oleh Al-Hafid Al-Muhajar Al-Sekolani dan disohikan oleh Syah Al-Albani. Enam. Selesai tentang umur, syarat umurnya. Enam. Assalamah. Sekarang syarat yang kedua berkaitan dengan selamat dari aib. Sudah lewat. Ya, kita sambung insyaallah pertemuan besok. Inillah. Subhanakallhamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka